ini sholat terus tapi maksiat jalan apakah diterima amal ibadahnya dan bagaimana agar istiqomah dalam berhijrah sah? masih ini Wibi ini mungkin satu jangan sampai kita terjebak dalam jebakan-jebakan setan tuh suka gitu ya dia bilang ah rugi lo sholat tapi masih buat dosa akhirnya kita jadi malas sholat padahal sholat itu cara kita untuk ninggalin dosa inna sholata Tanhal fasyai wal mungkar itu sifat dari salat itu mencegah kita dari dosa. Udah Ustaz tapi enggak tercegah. Lihat, minimal ada rasa feeling guilty kan? Itu bukan bukankah itu bagian dari progres spiritual dalam diri kita? Dulu kita kan enggak feeling guilty berbuat dosa. Sejak kita mulai salat, berbuat dosa mulai feeling guilty kan walaupun enggak langsung bisa meninggalkan, itu udah progres loh. Dan itu udah terbukti bahwa salat itu benar-benar tanhal fasyai wal mungkar mulai ngerasa enggak enak, mulai ngerasa malu, dulu gak ada malunya, malah bangga lagi berbuat dosa, sekarang malu bukankah malu itu bagian dari iman, berarti sholat membangun keimanan kita merasa enggak enak sama Allah, bukankah merokobah itu bagian dari iman, merasa dipantau oleh Allah mulai merasa setelah itu nyesel, dulu gak ada nyesalnya, habis buat dosa, biasa aja malah bangga, malah cerita-cerita sekarang malah nyesel, masih buat dosa sih, tapi setidaknya udah nyesel maka terusin sholatnya perbaiki sholatnya Allah akan perbaiki diri kita dari dosa jadi fokus kita perbaiki sholatnya, oh mungkin sholat kita masih kurang tepat waktu oh mungkin sholat kita masih belum di masjid oh mungkin sholat kita belum di sof pertama oh mungkin sholat kita belum banyak tambahin dengan gimmick sunah-sunahnya oh mungkin sholat kita belum banyak ditutup dengan istighfar setelah sholatnya doa dan seterusnya, perbaiki sholat kita Allah akan perbaiki hidup kita jadi jangan sampai kita terjebak sama setan mengatakan ah rugi aja kamu sholat banyak dosa enggak itu mah kerjaan setan yang bikin kita jadi merasa sholatnya jadi sia-sia enggak -sia. ada kebaikan yang sia-sia sholat itu kan kebaikan enggak mungkin sia-sia tapi masih korupsi Ustadz masih bohong masih curang masih apa enggak itu urusan lain yang jelas jangan sampai gara-gara udah terlanjur bikin dosa meninggalkan kebaikan yang sudah kita kerjakan itu lebih buruk lagi keadaannya makanya mending sholatnya perbaiki nanti Allah akan perbaiki hidup kita ini persepsi yang harus kita bangun ya, jangan sampai terkesannya gak usahlah menghijabi kepala daripada kita udah berhijab tapi masih suka ngomongin orang mending kita menghijabi hati gak ada menghijabi hati karena menghijabi hati itu sesuatu yang buruk khatamallahu ala kulubihim Allah menutup hati mereka kan hati itu jangan ditutup, hati itu dilapangkan, dibuka alam nashroh laka sadraq jadi yang benar menutup kepala membuka hati bukan menutup hati membuka kepala kebalik menutup hati membuka kepala sum mumbuk umyun bahaya tuh khatamallahu ala kulubim bahaya tuh kalau menutup hati tapi kalau menutup kepala membuka hati memang harusnya kayak gitu jadi bukan sebaliknya menutup hati membuka kepala ini persepsi-persepsi persepsi umum yang disebut dengan syubhad Pemahaman-pemahaman yang keliru di antara umat Islam yang mudah-mudahan bertahap kita perbaiki. Termasuk sadi, ah sia-sia sholatnya masih bikin dosa enggak? Justru dengan sholat dia bikin dosanya udah mulai merasa bersalah. Udah mulai merasa malu, udah mulai merasa menyesal setelahnya. Udah mulai mengurangi sedikit-sedikit walaupun belum bisa maksimal. Setidaknya seperti itu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana Usaha. cara mendaahkan yang baik dan kemungkinan kekinian bahwa menikah di usia muda itu menambah kekecehan ada seorang pemuda di tengah-tengah masih ada yang menganggap bahwa pacaran itu sah-sah saja start. itu gimana Ustadz? saya gak mau ngebahas hukum pacaran tapi saya ngebahas efek pertama yang harus coba kita bangun dulu keyakinan bahwa Islam itu syariat Allah itu adalah solusi dalam hidup kita, bukan beban termasuk pernikahan, pernikahan itu solusi bukan be bukan beban jadi kalau kita sampai berpikir nikah itu beban, nikah itu tanggung jawab nikah itu banyak amanah, nikah itu bayar listrik, nikah itu bayar kontrakan emangnya kalau kita sendiri gak bayar listrik dan kontrakan emangnya kalau kita sendiri kita puasa gak makan-makan Terus pasangan kita enggak bayar listrik dan kontrakan di kos kosannya ya. dia enggak makan? Kita sama-sama manusia, kita makan, teman pasangan kita juga makan. Kita bayar kontrakan, dia juga bayar kontrakan. Enggak ada yang berubah lo statusnya. Dan Islam mensyariatkan pernikahan itu bukan sebagai beban karena kaidah yang paling dasar dalam Islam itu apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah itu pengen memudahkan kalian. Allah nggak pengen menyusahkan kalian itu kaidah dasar dalam agama Allah pengen memudahkan kita termasuk pernikahan itu kemudahan cuman syaitan yuswisufi sudurinas mewas wasa kita dengan takwif ditakut takutin sehingga kesannya pacaran itu lebih aman daripada menikah terutama buat cewek menikah itu jauh lebih aman daripada pacaran terutama buat cewek jauh lebih aman apalagi dan berlaku juga untuk cowok tapi khususnya buat cewek Menikah itu jauh lebih aman. Makanya jangan terlalu dalam keterlibatan hubungan kita kepada seorang cowok. Kalau belum halal. Kenapa? Kita merisikokan banyak hal. Mending berstatus habis diputusin jomblo lagi usah daripada janda. Enggak. Di sisi Allah itu lebih utama menjadi jan, janda daripada jadi jomblo habis diputusin tapi udah apa-apain. Karena janda itu terhormat. Dia menyerahkan tubuh dan hatinya dengan cara yang elegan. Dengan cara yang halal Dengan cara yang bersih dan suci Sementara kalau kita pacaran Dengan cara yang kotor Dengan cara yang aib Dengan cara yang Allah gak suka Dan gimana pun Kalau ada janda Mungkin dia janda muda Baru menikah beberapa hari Atau beberapa bulan bercerai Itu lebih baik tetap Daripada orang yang pacaran Jadi jangan membuli orang-orang Yang mungkin tidak mampu Mempertahankan pernikahan Dalam waktu yang lama Karena gimana gimana pun mereka Mereka sudah berusaha Melakukan yang Allah suka walaupun kemudian mungkin ada sedikit ujian tidak mampu bertahan setidaknya mereka udah try dan do apa uh, yang paling best yang mereka bisa effortnya udah luar biasa jadi jangan menghakimi, membuli wah oh, baru dua bulan, tiga bulan mereka udah cerai ah oh, gak keren apa segala macam masih lebih mending mereka daripada yang kemudian udah menyerahkan tubuhnya dengan cara yang tidak elegan dan tidak terhormat kemudian diputusin itu enggak, enggak banget maka teman-teman kita yakini dulu bahwa syari'at islam itu solusi syari'at islam itu mudah syari'at islam itu sempurna tidak ada celah kekurangan di dalamnya sehingga kita yakin bahwa gimana-gimana pun tidak bisa dibandingin pacaran sama menikah itu bukan perbandingan yang ada perbandingan nikah muda atau nikah nanti aja itu boleh dibandingin karena dua-duanya ha, halal tidak boleh membandingkan yang halal dengan yang haram karena kita tidak boleh istiqoroh antara dua hal pilihan satu halal satu haram itu tidak perlu istiqoroh Eh, gua pacaran atau nikah ya? Oh, salat istihkara dulu deh. Enggak ada itu. Istihkara tidak berlaku untuk dua hal yang satu halal, satu haram tidak berlaku. Dia hanya berlaku untuk dua-dua yang halal. Cuman kita bingung mana yang lebih pas buat kita. Jadi kalau mau membandingkan, jangan nikah atau pacaran. Tapi nikah muda atau nikah nanti. Nikah usia cukup atau nikah usia lanjut. Itu boleh ngebandingin. Karena dua-duanya baik, dua-duanya halal. Tapi kalau nikah dengan pacaran, gak perlu dibandingin. Eh, ini e, mencuri atau bekerja ya, itu enggak perlu istighoroh <tik> ini buka jilbab e, demi karir atau pakai jilbab dengan karir nanti akan beresiko enggak perlu istighoroh karena itu yang satu halal yang satu hal haram tidak berlaku istighoroh dalam pilihan seperti itu jadi pertanyaannya juga mungkin sudah keliru nih kita luruskan sedikit tidak membandingkan antara pernikahan dengan per, e, per, pacaran yang dibandingkan antara pernikahan sekarang atau nanti saja setelah lulus kuliah itu boleh. Dan jawabannya sangat relatif. Kalau buat saya pribadi, karena emang saya salah satu profesi saya ngebully para jomblo. <tuk> dalam tanda petik artinya memotivasi ya udah makin cepat, makin baik. Walaupun bukan berarti tanpa ada prepare, ikhtiar, usaha, persiapan, bukan. Yang jelas kebaikan itu lebih baik disegerakan kan gitu ya. Dan nggak usah khawatir lah. Hidup kita itu kan Allah yang jamin. Allah kan yang memelihara kita, bukan mertua, bukan orang tua. Kalau Allah yang memelihara kita sama aja statusnya masih sendiri atau udah apa? Udah punya pasangan enggak ada bedanya. Jadi buat saya sih enggak perlu dibandingkan antara pacaran dengan menikah. Yang jelas pacaran setelah nikah itu keren. Saya udah ngerasain. Pacaran setelah nikah itu keren banget. Lebih keren daripada sebelum nikah. Eh. Ya gitulah. Tuan. Pokoknya kalau belum nikah tuh semua semuanya shubhat atau haram kan ya nama-nama dosa ngelihat aja dosa kalau udah nikah ngelihat aja pahala apalagi ya <tuk> jadi makin kayak tiap hari dapat pahala gitu kan nah ini insyaallah jadi nggak perlu dibandingkan hanya masalah mana yang lebih cocok buat kita bukan mana yang lebih utama sekarang atau nanti itu doang sih. gimana cara kita percaya banget sama Allah baik ujian demi ujian yang kita terima agar kita berusnuzan sama Allah nah itu yang pertama saat mungkin bisa langsung tanya jawab gimana kita percaya kalau kita lagi hmm. ada masalah Allah yeah. gak akan ninggalin kita gitu ya okay. intinya seperti itu coba tadaburin renungkan surat ad-duha itu surat motivasi banget uh, بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى wala sawuh fayutika rabbuka fa ta'udha perhatikan surat ad-duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai itu ayat ketika nabi lagi hampir putus asa turun ketika nabi dalam keadaan uh, berkeluh kesah ketika nabi dalam keadaan enggak pede ketika nabi dalam keadaan sedih berat kenapa? karena wahyu sudah 6 bulan enggak turun jarang banget sampai selama itu wahyu enggak turun jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan enggak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan enggak dapat WA dari pasangan kita kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita enggak dibaca-baca. 6 bulan pernah enggak WA-nya enggak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu selama 6 bulan ketika ketemu Jibreel 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi sedih banget jangan-jangan Allah sudah benci sama saya jangan-jangan Allah sudah ninggalin saya jangan-jangan Allah sudah memberhentikan saya jangan-jangan Allah enggak tidak rida lagi kepada saya Ya Allah gimana ini gimana ini turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih wadduha wal layli idha sajak Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, sudah semuanya tenang. Ma wajakarobu kawamakola. Berarti siang dan malam TuhanMu tidak pernah meninggalkanMu dan enggak benci sama kamu, Wahai Muhammad. Ini. Ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan apa maunya Allah sama saya, kayaknya Allah nggak rido nih saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya semua yang sudah saya lakukan, tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, mawaddaakarobbu kawamakola. Allah tu nggak pernah benci sama kamu wahai hambaku, dan Allah itu nggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah nggak mengijabah doa saya dan seterusnya dan seterusnya ketika kita mengeluh? Ayatnya, mawaddaakarobbu kawamakola. Ketika kita merasa dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja lempeng sekarang setelah saya hijrah kenapa rezeki saya jadi serat gini jadi enggak enak mawadda ka rabbuka ma wa maqala kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar mawadda ka rabbuka ma wa maqala kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa mawadda ka rabbuka ma wa maqala kul ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatoo min rahmatillah. Bilang kepada hamba-hambaku kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita enggak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, "Wahai hamba Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asroh Bia abadihi hambanya Allah. Lataknatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa. Jamia ah, semuanya. Saya pernah berzina, Ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jamia. Ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Fala terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya, ma wadda'aka rabbuka Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini kok gitu, walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah kenapa bisa kayak gitu? karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan dunia itu nikmat sedikit banget kecil banget lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya makanya wajar ada keluhan kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walailah kiratu kayrullah kabirul wala. Dunia ini memang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wallahu fufun alaihim walhum yahzanun. Tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang lahu fufun walhum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa baca ayat wal khairatu khairullah kamilul ula dunia memang kayak gini nanti akhirat lebih baik daripada ini sabar sampai kalimat kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya gimana Allah akan nolong saya ada kalimat walasau fa'yu'ti karobuka fataruto Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagi bahagia harus yakin. Nah pertanyaan terakhir gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? ini kuncinya kan gimana kita yakin Allah pasti nolong kita Enggak mungkin Allah meninggalkan kita benci sama kita pasti akan menolong kita gimana caranya kita yakin jawabannya di ayat alam yajidika yatiman fa'awah wawajadaka dhullan fahadah wawajadaka a'ilan fa'agnah tiga itu jawabannya lihat masa lalu kita dulu kita itu sendiri bukan apa bukan siapa-siapa Allah kasih kita keluarga dulu kita itu tidak punya apa-apa Allah kasih kita kecukupan dulu kita itu bingung Allah kasih kita ilmu bukankah itu bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita kalau dulu Allah pernah nolong kita kenapa sekarang tidak buat saya pribadi dulu saya berangkat ke Mesir sendiri tidak punya siapa-siapa kemudian Allah kasih keluarga Allah kasih teman di Mesir saya berangkat ke Mesir tidak bawa uang sepersen pun Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan bahkan punya Tempat tinggal kontrakan tiga tempat teman saya yang datangnya dengan modal cuma satu kontrakan saya tiga kontrakan saya dulu di Mesir bingung kan namanya juga anak baru ya datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya ah, polos polos lugu lugu gitu ini kemana nih gimana nih gimana gimana akhirnya Allah beri petunjuk petunjuk petunjuk akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir alamnya jadi yatiman timan faawah wajadakal dolan fahada wajadakal aylan faagna maka lihat masa lalu kita teman-teman, lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah nggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita ma wadda'aqarabuqa wa ma'aqo'la ini terkait menghafal Quran Ustad, bagaimana cara menghafal Al-Quran? saat kuliah dan bagaimana morotalnya bisa bagus seperti Ustadz Hanan terima kasih, ini dari uh, Ahmad Rizky Hidayah sebaik-baik bacaan Al-Quran itu adalah bukan yang dibaca dengan suara merdu sebaik-baik bacaan Al-Quran yang dibaca dengan hati saya tuh dari kecil sering ikut Musabakoh, jadi kalau dari seni seni vokal, irama saya ngerti tapi saya baru ngerasa bahwa bacaan ini berasal di hati saya setelah saya sampai di Mesir padahal dari kecil udah biasa baca Quran dengan irama-irama yang kita pelajari bahkan dulu saya sempat salah paham yang saya pernah cerita kan dulu saya pikir Ummu Kulsum itu adalah koriah di Mesir sehingga saya banyak dengar lagu-lagunya Ummu Kulsum untuk belajar irama baca Al-Quran sehingga pas saya lagi kuliah ke Mesir Minggu-minggu pertama saya di Mesir, yang saya cari itu adalah kasetnya Umm Kulthum. Padahal Umm Kulthum itu penyanyi popnya Mesir. Saya pikir dia sebagai ustaz, ustadzah, saya nyebutnya ustadzah Umm Kulthum. Nyari di toko-toko buku Islami, ada kaset Umm Kulthum, dia kaget. Hah? Umm yang mana? Itu yang Ifrah Ya Albi, Bahagialah wahai kekasihku katanya. Hah? Kenapa kamu nyarinya di toko buku Islam? Kan dia ustazah baca Quran. Astaghfirullah kata orangnya Bagaimana dia baca Quran, ya saya kan belajar Quran dari Umu Kulsum Gimana caranya saya dengar lagunya saya pakai di Al-Quran A'udzubillah kata dia Ini salah fatal Umu Kulsum itu penyanyi pop biasa Lagunya lagu cinta-cintaan Ya Habibi wahai kekasihku Ifrah Ya Albi wahai kekasihku gitu-gitu. Uh, uh, apa Lagu-lagu janganlah kau tinggalkan aku Gitu-gitu lagu-lagu Umu Kulsum yang ngehit Dan dia itu kayak lagu apa, long lasting gitu ya dari zaman tahun 60-an sampai tahun 2000-an lagunya masih didengar sampai orang bilang ketika Umu Kulsum meninggal cowok-cowok Perancis tuh banyak yang nangis karena fansnya tuh banyak orang Perancis sekarang saya belajar Qur'annya kepada Umu Kulsum nyarinya di toko buku Islam kata dia itu salah terus gimana? belajarnya kepada tokoh-tokoh kayak Siddiq al Minshawi Mustafa Ismail ini kori-kori ulama-ulama Mesir baru saya sadar saya salah selama ini akhirnya saya tanya ke beberapa guru Al-Quran, gimana baca Al-Quran biar bagus? Bacalah, kata dia. Bukan dengan lisan. Ada orang membaca Al-Quran dengan suara bagus, tapi gak kena di hatinya. Di hati yang mendengar juga biasa-biasa aja. Ada orang suaranya biasa-biasa aja, pas dia baca, kita bergetar hatinya loh. Kenapa? Tilawah dengan hati. Bukan dengan lisan dan dengan suara doang. Apalagi kalau dia membaca suaranya bagus, plus melibatkan ha hati itu lebih kena lagi cuman hati dulu baru suara, bukan suara doang itu kalau rahasia tilawah yang kata para ulama buat saya sih Alhamdulillah ini bukan hasil kerja keras bukan hasil latihan ini gift mungkin ya Allah kasih sedikit gift yang mungkin lebihnya karena emang kakek saya namanya Daud ya mungkin dikasih sedikit saya di Mesir dulu pernah ikut lomba audisi namanya Mizmar Mim Mazamiri Ali Daud seruling Daud di Mesir tilawah dengan suara-suara yang bagus ada ratusan anak Mesir ikut bagus-bagus tilawahnya ada kayak uh, minshawi ada kayak komedi gitu-gitu ya Alhamdulillah saya jadi masuk uh, 10 besar yang diterima akhirnya diberikan kesempatan untuk rekaman di TV Fajar TV 10 episode 20 episode waktu itu ini gift jadi bukan saya hebat bukan hasil latihan ya Allah memberikan karunia setiap orang berbeda be berbeda-beda ada yang giftnya fisik katna nabid dalilah setiap nabi diberikan faddalna ba'dhum ala ba' kami berikan keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang yang lain